Bismillahirrahmanirrahim. Diterangkan di sini bahwasanya minggu lalu Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu apabila mensifatkan para malaikat, mensifatkan para nabi, mensifatkan orang-orang yang soleh itu disifatkan mereka itu rajin beramal soleh dan juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini beliau akan menyampaikan beberapa ayat gimana orang-orang kafir itu menganggap dirinya itu mulia padahal dia orang yang hina di sisi Allah. Allah mensifatkan orang-orang musuh-musuhnya dengan sifat mereka itu gampang berangan-angan. Mereka itu Mereka itu panjang berangan-angan dikatakan walainrudit tu ilah Robi laajidan nakharamin hamun kala ba ini ada orang kafir memusuhi Nabi memusuhi Allah itu menyatakan kalau seandainya aku ini dipulangkan kepada Tuhan maka aku akan mendapati kebaikan dan aku akan mendapati tempat tinggal yang indah nah padahal dia itu adalah orang yang kafir orang yang sombong Orang yang membanggakan dirinya bahkan berani menantang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disifatkan juga orang-orang yang tertipu musuh-musuh Allah yang lain. Itu menganggap dirinya la utiyana ma la wa yakni fil akhirah. Itu menganggap saya ini kalau nanti sudah ke akhirat padahal orang kafir, orang yang tukang maksiat. Ini pasti Allah akan memberikan kepadaku harta yang banyak. Anak keturunan yang banyak. Kemudian sifat orang yang dikategorikan sebagai muswa allah yang lain, walain rojihatu illa robi innali endahul al kusna. Jadi dia menganggap dengan kekafirannya, dengan pembangkangannya terhadap Allah subhanahuwataala, apabila dia kembali kepada Allah subhanahuwataala, maka dia akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah subhanahuwataala. Nah setelah dua sifat ini disampaikan kepada kita Yang orang mu'min, orang taqwa, takut sama Allah beramal soleh Yang musuh-musuh Allah itu jarang beramal Tapi nganggap dirinya bakal masuk surga Menganggap dirinya itu bakal memperoleh nikmat. Nah Habib Abdul Abdullah bin Al-Wilhaddad kemudian Menawarkan sebuah renungan sama kita sekarang coba kamu perhatikan Coba kamu renungkan Allah subhanahu wa ta'ala Mensifatkan kekasihnya Dengan sifat yang bagaimana Mensifatkan musuh-musuhnya Dengan sifat yang bagaimana Nah, Sifat yang mana yang akan kita tiru Dan sifat yang mana Yang akan kita ikuti Fa'inna man tasyabbah bi'qawmin Fahuwa minhum kalau kita itu serupa memiliki sifat yang terdapat dengan orang-orang kafir, maka kita termasuk minhum golongan mereka. Kalau orang kafir tadi apa? Gak pernah beramal soleh, tapi nganggep ini masuk surga, bakal dapat nikmat yang kekal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan juga sudah jelas bahwasanya para malaikat, para nabi dan orang-orang yang soleh, mereka itu rajin dalam kebaikan. Melazimi amal-amal yang soleh, menjauhi perbuatan maksiat, dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sifatnya orang soleh itu solatnya rajin, ibadahnya rajin, tapi rasa takutnya juga besar. Nah, kalau sifatnya musuh-musuh Allah, orang-orang yang munafik, itu solatnya jarang, ibadahnya jarang, tapi menganggap dirinya itu punya kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara dua sifat ini, mana yang akan kita pilih kalau kita merasa hidup di dunia ini tenang-tenang aja ini kita bakal dapat rahmat Allah maksiat sedikit gak apa-apa ini duit cuma duit riba, cuma 100 ribu aja gak apa-apa lama-lama jadinya 1 juta dimakan akhirnya terbiasa untuk makan duit riba waliyatubillah min dhali Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah ngasih batasan sama kita ini haram, ini halal kalau yang halal kita lakukan, yang haram harus kita hindari tapi kalau yang haram kita terjang terus bahayanya besar, resikonya itu besar sama kayak seandainya ada kabel, listrik, tegangan tinggi misalkan 20 ribu volt misalkan itu kalau orang yang pintar gak berani dekat. ini kalau dekat, takutnya kepeleset, kesetrum nanti gak berani deket, jauh terus, orang yang pintar, yang normal tapi orang yang gak normal, nyoba-nyoba, mosok toh nyeteruk, dibekang akhirnya tahlilan di rumahnya nah begitu juga kayak misalkan ada kita masuk ke kebun binatang juga masuk ke kebun binatang itu sekarang naik ada di mobil, binatangnya dibebaskan kalau waktunya masuk ke binatang buas kasih peringatan, jendela tutup, pintu tutup Wah, masuk ke tempatnya singa, malah nyoba-nyoba jendelanya dibuka, ya bahaya akhirnya. Nah, aturan Allah ini kalau kita langgar, resikonya lebih besar lagi. Yaitu neraka, walhidupillah mithaleh. Nah, oleh karena itu seringlah kita punya rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanam ke dalam hati kita rasa takut kepada Allah perumpamaan yang terakhir, apabila seseorang itu dia masuk penjara kemudian besok paginya itu ada persidangan di sidang itu akan ditentukan dia bakal terus di penjara atau bebas kira-kira malamnya bisa tidur gak? gak mungkin bisa tidur, kenapa? doa terus sama Allah, ya Allah bebaskan saya ya Allah, mudah-mudahan besok sidang ini saya bebas mudah-mudahan saya gak masuk penjara lagi pasti seperti itu Kenapa takut kalau lama di penjara? Nah, kita ini juga akan diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dikatakan ahkamul hakimin, hakim yang paling bijaksana, yang paling adil ya, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pernah enggak kita munajat untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita semuanya dimasukkan surga bersama-sama? Wabillah alaikum assalamualaikum warahmatullah.